وعلى آله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم علمنا ما بما علمتنا واذن لنا ان اللهم رحمتك ارجو ولا تكلنا الى انفسنا طرفه Allahumma rizqun alikhlas fil qaul wal amal. Alhamdulillah. Dada kata yang pantas kita rangkai pada malam yang berbahagia ini, kecuali rasa syukur kita kepada Allah kepada kuat yang telah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju majlis ilmu yang mulia ini. Salawat dan salam mudah-mudahan. Dan tiasa tercerahkan kepada Nabi kita Muhammad Allahumma salli wa salli mubarak alaih Beserta para keluarganya Para sahabatnya Para pengikutnya Yang setia mengikuti beliau Dengan istiqamah Hingga akhir zaman Al-Quran Adalah sebaik-baik kitab Yang diturunkan Kepada sebaik-baik Rasul yaitu Nabi kita man Melalui sebaik-baik malaikat, itu malaikat Jibril alaihissalam. Diturunkan di bulan yang terbaik, itu bulan Ramadhan. Di malam yang terbaik, itu malam Lailatul Qadar. Di tempat yang terbaik itu dua tanah suci kota Mekkah dan kota Madinah untuk umat yang terbaik itu siapa kita atasnya Allah Subhanahu wa taala quntum khairu ummatil ukhrijat lin nas ta'muruna ma'ruf kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di atas permukaan oleh karenanya orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, biasanya dia akan menjadi orang yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Khairum man ta'ala Al-Qur'an, bukanlah sebaik-baik kalian, bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi kedudukannya, akan tapi. Man ta'allamal Qur'ana wa orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang Al-Qur'an adalah satu kitab yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Mungkin di antara kita atau di antara sebagian kaum muslimin ada yang pergi ke sana kembali mencari barokah. Ya, pergi ke rumah sembahyang pergi ke kuburan fulan. Yang terkadang mereka mencari barokah dalam tangka sesuatu yang sebenarnya dalam syariat itu merupakan bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa oh, taala. Namun di waktu yang sama mereka lupa bahwa di tengah-tengah rumah mereka terdapat barokah yang namanya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah faat ayat yang ke-29 A'udzubillahi minasy syaitonir rajim Kitabun anzalnahu ilaikam mubarak yattabu al Quran adalah satu kitab yang diturunkan kepada engkau Muhammad yang di dalamnya penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya liyadab Al-Quran adalah satu kitab yang di dalamnya penuh dengan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala. Allah Subhanahu Wataala bersifat di dalam surat Ibrahim ayat yang pertama Alif Lam Mim Kitabun Azza Na Hu Ilai Kalitu Khijanas Min Abdulumatina Alif Lam Mim Al-Quran adalah satu kitab. Yang diturunkan kepada Ukai Muhammad agar Engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang berdiri. Al-Quran adalah satu kitab yang di dalamnya tidak mungkin terjadi kesalahan. Nah, anak yang hafal Quran di berbagai penjuru dunia itu sepakat dalam pengucapan huruf-huruf Al-Quran. Dan di dalamnya tidak mungkin terjadi kesalahan. Oleh kerana Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, "La ya'tihil baathilu min baydaihi wa la min khalfihi, Al-Qur'an adalah satu kitab yang tidak mungkin di dalamnya terdapat kebatilan, baik di depannya maupun sampai ke belakangnya. Tanziirum min hakiimin hakiim, yang merupakan sesuatu yang diturunkan dari Zat yang Maha Bijaksana, lagi Maha Maka tugas kita sebagai seorang muslim di antara keimanan kita kepada Al-Qur'an, kitab kitab Allah itu yang pertama hendaknya kita membacanya. Membaca Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabi." Bajalah oleh karya Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang nanti di hari kiamat sebagai syafaat untuk orang yang membacanya. Sebagai syafaat. Ini yang pertama, kita baca. Yang kedua adalah apa kira-kira kita fahami al-Qur'an. Ya Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala Di dalam surah Muhammad ayat yang ke-24. Tidakkah mereka merenungi Al-Qur'an? Ataukah di mereka itu sudah tertutup semua? Orang yang tidak mau merenungi Al-Qur'an Setelah kita membaca, memahami kandungannya, kira-kira apa lagi? Mengamalkan, ini yang sangat penting. Kita mengamalkan isi Al-Quran ini. Dikarenakan Al-Quran ini merupakan satu kitab yang di dalamnya terdapat hukum-hukum, hukum jual beli, hukum makanan yang diharapkan, yang diharapkan dan seterusnya. Maka ya sebagaimana pergatan salah seorang sahabat kami sebagai sahabat itu tidak pernah mempelajari Al-Quran ya sepuluh ayat kemudian kami melewatinya maksudnya kami tidaklah mempelajari sepuluh ayat melainkan kami tidak akan berbeda dari ayat tersebut kecuali setelah memahami dan mengamalkan ayat-ayat tersebut. Ini dikatakan oleh Imam Ibn Mas'ud Roti al -Goh. Kami tidak akan berpindah ke ayat yang ke-11 atau ke-12 atau ke-13 kecuali kami sudah memahami dan mengamalkan ya, isi kandungan dari 10 ayat yang telah kami belajar. Itu sunnahnya para sahabat. Ya. Oleh karena hendaknya kita jangan bangga dulu ketika anak kita sudah mulai banyak menghafal. Karena kita dapati ada sebagian anak hafalannya luar biasa, namun akhlaknya luar biasa, luar biasa juga. Yeah. Ada sebagian orang yang hafal Quran banyak hafalannya, yeah. namun lagaran-lagaran atau aturan-aturan syariat. Kenapa? Karena mereka Tidak mengikuti caranya para sahabat Yang mana mereka Di dalam melewati 10 ayat Melainkan mereka sudah memahami Dan mengamalkan ayat-ayat Tersebut ya. Walaupun ya, ketika Anak kita afabat, Jelas itu merupakan bentuk Kebanggaan bagi kita Maka Itu yang Hendaknya kita kita baca kemudian kita fahami kemudian kita ah. dan yang paling penting dari itu semua adalah kita mengimani isi kandungan Alquran itu semua orang-orang Mustasyriqin orang-orang Oriental Barat mereka mempelajari Al-Quran siang dan malam bahkan mungkin lebih faham dari sebagian kaum muslimin Namun apakah itu akan bermanfaat Bagi mereka nanti di hari kiamat Karena sekali-kali tidak ya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki Keimanan terhadap Al-Quran tersebut Mereka mempelajari Al-Quran bukan untuk Mengamalkan Isi kandungannya, akan Tapi untuk menghancurkan agama Islam ya. Kemudian yang setelahnya yang tidak salah penting juga yaitu kita berobat dengan Al Qur'an -Qur ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin tidak berobat dengan Al Qur'an ketika ada anak yang sakit atau ketika dirinya sakit yang pertama ada di pikirannya apa dokter obat saya mau tanya, biasanya sekarang manusia kalau sakit pergi ke mana dulu, dokter? Kalau nggak sembuh, dukun. Ya, sebagian orang ke dukun. Padahal dukun itu ya, ya, tidaklah mengetahui apa. Bahkan kita berdosa kalau mendatangi dukun. Kalau tidak mendengar membenarkan dukun, 40 hari sholat kita tidak diterima. Kalau kita membenarkan dukun kita sama dengan kufur kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalau dukun nggak sempur juga biasanya manusia kemana? Ya, kemana? Ya, pasrah kepada siapa? Kepada Allah. Berarti Allah jadi nomor berapa ini? Ya, ya Insyaallah kalau dikau orang muslim ini tetap nomor satu, ya. Namun apa? Terkadang mereka lupa ya, bahwasanya Al-Qur'an ini mengandung obat. Allah SWT wa dalam surat Al-Isra, "Wa yunazziru minal Qur'ani ma huwa syifa". Ya, dan tidaklah kami turunkan Al-Qur'an melainkan di dalamnya terdapat apa? Terdapat obat yang baik untuk Tubuh kita maupun Hati kita Itu terdapat di surat Al-Isra ayat yang ke 82 Al-Isra ayat yang ke 82 Yaitu, Kebanyakan orang itu berobat dengan Al-Quran ketika ada Kesuruhan saja ya Tapi kalau ada Yang pusing, ada yang Kecelakaan Jarang orang yang berobat Dengan Al-Quran Padahal Bukan hanya menjadi obat Bagi orang yang sedang kesurupan saja Seluruh penyakit Seluruh Kegundahan hati kita Itu bisa diobati dengan Al-Quran Kita lihat bagaimana Amalnya para sahabat Rasulullah S.A.W Ketika mereka Ada sakit, mereka baca Al-Quran Dengan izin Allah Allah subuhkan mereka Ya. dan keutamaan kita merenungi Al-Qur'an luar biasa besar Ya. Di dalam hadis yang dicatat Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayyukum yuhibbu an yad'u ila buthan au ila Siapa di antara kalian yang ingin pergi ke Buthan salah satu tempat, Auqiq salah satu tempat di Baghdad Madinah? Fayatimin hubin alpati ini kaumai, kaumawain. Kemudian dia akan membawa dari kedua tempat tersebut dua unta yang gemuk. Fi gairi ismin walapati ati. Tanpa harus berbuat dosa dan tanpa harus memutuskan tali silaturahmi. Maka para sahabat berkata: Nukhbu dalik ayat Rasulullah. Kami seluruhnya mencintai Islam. Menginginkan hal tersebut, maka Nabi Shallallahu Sallam bersabda: "Evallayadu ahadu kunilah masjid fayal ala oyakro ayat ini" Minit kata bila khairul luh minnaqti. Wasalah khairul luh minna. Tidakkah salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, kemudian dia mempelajari dua ayat itu lebih baik daripada dua onta yang gemuk tersebut. Tiga ayat lebih baik dari Tiga ayat Empat ayat lebih baik daripada Empat ayat tersebut Kemudian Rasulullah terus menyebut Beberapa bilangan Ini merupakan kepada kita Ketika kita mempelajari Al-Quran itu merupakan Utamaan yang buat kita sendiri Dan insya Allah kita akan Memahami Secara ringkas Isi kandungan daripada Surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah ini Adalah Kumpul kita Induknya Al-Quran Dia juga didamakan dengan Ar-Ruqyah Surat yang biasa dipakai Untuk Rukyah Sebagaimana Sabda Nabi S.A.W. kepada salah seorang Yang telah mengobati dengan Al-Fatihah munna muslimun sabab wa ayyadirika annahu ya apa yang menjadikan kau tahu bahwasanya surat itu memang bisa dipakai untuk potong salah ya sahabat yang telah merukyah kepala satu kaum yang di gigit kemudian Al-Qur'an juga ya dikenal dengan Al-Fatihah itu dikenal paling terkenal dengan nama Al-Fatihah kenapa karena Surat Al Fatihah Al Qur'an dimulai dengan surat Al Fatihah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya bahwasanya surat yang sempurna pertama kali turun adalah surat Al Fatihah. Adapun yang lain itu ya Al Baqarah atau yang Ali Imran itu sebagian sebagian. Ya. Makanya surat yang sempurna yang pertama turun adalah surat Ya, ya. Al-Quran ini Al-Fatihah ini Dinamakan sebagai umul kitab Induknya Al-Quran Kenapa? Karena Di dalamnya terkandung Keumuman isi Al-Quran Jadi Seluruh yang ada di dalam Intinya ada di dalam surah Al-Fatiha Di dalamnya terdapat Makna-makna tentang Tauhid, pengisahan Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalamnya terdapat al ahkam Hukum-hukum yang berkenan dengan ya, Ibadah kita Kemudian diantaranya juga Hal-hal yang berkenaan dengan balasan yang akan diterima oleh seorang hamba nanti di akhirat dan hal-hal yang lain yang semuanya itu dijelaskan secara global di dalam surat al-fatihah ya. kita mulai dengan ayat yang pertama Allah swt allahu akbar alhamdulillahirobbil alamin Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu biasanya diterima kasihnya di ayat yang pertama ini Allah subhanahuwataala memulai al-fatihah dengan Setiap dari nama-nama Allah Sebenarnya Kan nama Allah Banyak 99 Dari mana kita tahu bahwasanya Allah memulai dengan seluruh nama-nama Allah di dalam Ayat yang pertama ini Dari nama apa? Allah Allah Itu adalah nama yang paling Agung di antara Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang nama Allah ini Adalah meliputi Seluruh kesempurnaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Maka ini adalah Nama yang paling khusus Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan seluruh nama-nama Allah Seluruh asmaul wa khusna, Itu kembali kepada Lafad Allah Karena kita katakan di antara nama Allah adalah Ar Al Rahman. Tidak kita katakan di antara nama Ar Rahman adalah Allah tidak. Karena seluruh nama-nama Allah itu kembali kepada lafal Allah ini. Apa yang dimaksud dengan Allah? Ini paling penting. La ilaha illah. Allah dalam bahasa Arab terambil Dari kata Al-Ilah Yang artinya al makhluk Ay al makhluk Kalau bahasa kitanya Allah itu adalah Zat yang berhak diibadahi Zat yang berhak Untuk kita sembah Untuk kita ibadahi Itu artinya daripada Allah ya. Oleh karenanya Ketika kita mengucapkan La ilaha illallah Konsekuensinya adalah seluruh ibadah kita hanya boleh kita tujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu. Yang artinya adalah Zat yang maha Memiliki kasih sayang yang luas Zat yang memiliki Kasih sayang Yang sangat luas ya. Kasih sayang Allah wa Ini tidak hanya dirasakan Oleh orang yang beriman saja Bahkan dirasakan juga oleh Orang kafir, orang munafik, para pendosa, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah swt. Kita lihat orang kafir, mereka masih bisa makan, minum, bernafas, mendapatkan rizki. Ini menunjukkan akan kasih sayang Allah yang luas, dirasakan oleh seluruh makhluk. atas apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya pada nama Allah Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya adalah zat yang kasih sayangnya hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Itu arti daripada Ar-Rahim, zat yang kasih sayangnya hanya dirasakan oleh orang-orang yang Beriman saja Ketika di dunia Di antara Bentuk arrohim ini adalah Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Taufidnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang membedakan kita dengan Orang-orang kafir Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada orang yang dia ktp Islam, namun hidupnya tidak diisi dengan ibadah, tidak diisi dengan ibadah, maka hidup kerja Nikah, begitu saja. Maka apa bedanya kita dengan orang-orang kafir kalau seperti itu? Maka di sini bedanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ala antara orang yang beriman dengan orang yang kafir di dalam nama Allahumma Ar arrohiim itu Zat yang menyampaikan kasih sayangnya kepada yang dikenadi yaitu orang-orang yang beriman di dunia khidayah dan taufiq dari Allah Subhanahu Wa Taala ini khusus dirasakan oleh orang-orang beriman di surga atau di akhirat nanti adalah kasih sayang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan khusus kepada orang-orang yang beriman di hari kiamat. Orang-orang kafir tidak akan mendapatkan Kasih sayang dari Allah SWT Ini perbedaan antara nama Al-Rahman dan Al-Rahim Maka di ayat yang pertama ini Allah SWT Sudah menjelaskan kepada kita Tentang kesempurnaan Allah SWT Dan segala sesuatu Kemudian ayat yang kedua Adalah Alhamdulillahi profil al biasanya dikejutkannya hanya di mana segala puji hanya bagi Allah, roh pemilik alam semesta. Dari mana kita tahu segala puji dari kata al, al di situ, alif lam di situ menunjukkan akan seluruh puji itu hanya bagi Allah subhanahu Karena memang Allah adalah satu-satunya zat Yang pantas Kita puji Dengan berbagai macam pujian Dan pujian kita Itu tidak akan Mampu melimpupi kesempurnaannya Allah subhanahu wa Oleh karenanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa itu berkata Anta kama asli Ta'ala nafsi Engkau ya Allah ya Sempurna sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri bahkan Rasulullah SAW saja itu di dunia ya tidak mampu untuk memuji dengan puji-pujian ya yang meliputi seluruh kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena nanti di hari kiamat, nabi SAW itu akan diberikan irham untuk memuji dengan puji-pujian yang selama di dunia itu beliau tidak ketahui. Sebagaimana ya. dalam hadis yang sahih. Alhamdulillah Segala ujihannya Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Lillah Rabbil alami Rabb Itu artinya Zat yang maha memiliki Kemudian menguasai, Kemudian menciptakan kemudian merajai itu terkandung, terkandung dalam nama Rab, memiliki menguasai merajai dan menciptakan alhamdulillahi rabbil alamin alamin ya Allah apa yang Allah ciptakan adalah al-alamiy apa alamiy itu alam semesta alam semesta dan Syekh Muhammad Al-Tabirim dalam kitabnya Usul As-Salafah ya wa kulumas ya Allah huwa al-alam setiap segala sesuatu selain Allah adalah alam wa ada min dari alam dan saya adalah bagian daripada dan tersebut Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa menjelaskan bahwasanya dialah satu-satunya zat yang telah menciptakan seluruh makhluk. Dialah satu-satunya zat yang telah ya, membuasai seluruh makhluk. Dialah satu-satunya zat yang ya, di tangannyalah seluruh perkara makhluk. Oleh karenanya kita hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala al Ar-Rahman Ar-Rahim Ini sudah dibahas tadi Ar-Rahman zat yang maha penyayang Kasih sayangnya luar biasa, luas, dilasakan oleh Tidak hanya seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk ya. Kita lihat Orang-orang ya. yang Kafir itu terkadang Rezekinya lebih lancar Daripada orang-orang yang Beriman, namun ini bukan tunjukan Akan kemuliaan mereka Kenapa Kemuliaan ada pada Masih sayang Allah yang terdapat Di dalam nama Allah ini Itu Ketika Allah SWT memberikan hidayahnya kepada kita Ketika kita di dunia Mana yang lebih penting? Mana yang lebih berharga? Makanan atau hidayah? Hidayah dari Allah SWT Makanan kalau kita tidak dapat Ujung-ujungnya apa? Sakit kemudian mati Hidayah kalau kita tidak dapat Celakanya dunia akhirat Hidayah kalau kita tidak dapat Celakanya ini akhiratnya Akhirat yang kehidupannya abadi Tidak ada ujungnya Kenapa diulangi Al-Rahman, Al-Rahim Padahal kan sudah disebut tadi di ayat yang pertama ya. Sebagian ulama menjelaskan Kenapa Al-Rahman, Al-Rahim ini disebut lagi Ya, Karena di ayat yang kedua Allah Subhanahu SWT menjelaskan Alhamdulillah, Ya Rabbil Alamin Segala puja bagi Allah Zat yang memuasai alam semesta Zat yang Merajai alam semesta Zat yang telah Menciptakan alam semesta ini Ketika kita merenungi ayat yang kedua ini Maka akan timbul Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu SWT Orang kalau sedang berada di hadapan Penguasa Itu biasanya apa? Takut Penguasa itu akan berbuat semena-mena kepada kita. Maka di ayat yang ketiganya, Allahu Akbar. Al Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu menguasai seluruh alam semesta. Allah itu yang telah menciptakan kalian. Namun Allahu Akbar al memiliki kasih sayang yang luas, sehingga seorang Muslim itu rasa takutnya tidak boleh berlebihan. Rasa takut seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa itu tidak boleh kebelawasan, tidak boleh berlebihan. Yang menyebabkan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa mengingatkan. Ya, Allah Subhanahu wa adalah zat yang menguasai alam semesta namun Allah Subhanahu wa taala sifat Maha pengasih lagi Maha penyayang. Maliki Yawmiddin Maliki Yawmiddin Allah adalah Zad Yang memiliki Hari pembalasan Maliki Yawmiddin itu bisa kita baca Dengan dua cara Bisa Maliki Yawmiddin Dipanjakan mimnya Atau cara yang kedua dengan Dipendekkan mimnya Maliki Yau Miti Maliki Yau Miti Kedua nanya boleh kita Baca Karena itu masuk ke dalam Kiraan atau bacaan yang diperbolehkan Kita baca Kalau Malik ya Dengan Mim yang dipanjangkan Itu artinya Zat yang maha Memiliki ya, Zat yang maha Memiliki Memiliki apa yang dimiliki? Hari pembalasan Kalau malik Itu artinya zat yang Merajai Malik itu artinya Rajah Dan Kedua-duanya Itu dimiliki oleh Allah subhanahu SWT Allah yang menguasai Hari pembalasan Dan Allah juga yang merajai Hari pembalasan di ayat ini kita diajak untuk takut lagi kepada Allah Subhanahu Wataala. Di ayat yang pertama kita berharap kepada Allah. Di ayat yang kedua kita takut kepada Allah Subhanahu Wataala. Di ayat yang ketiga kita berharap lagi kepada Allah Subhanahu Wataala. Di ayat yang keempat kita takut lagi kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikianlah seorang muslim. Tindaknya dia berjalan di atas permukaan bumi Dengan membawa dua sayap Yaitu sayap rasa takut Dan sayap rasa harap Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Takut Kapan ketika kita Berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita tidak melenaikan Ibadah kita sesuai dengan Apa yang diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala Berharap kapan Ketika kita mengamalkan Amal-amal yang seolah Kita berharap mudah-mudahan terima grah wassalamu. Kita berharap juga ketika kita ditimpa oleh musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah itu menjadi pahala bagi kita. Seorang muslim itu harus berjalan dengan rasa takut dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik yawmiddin, zat yang menguasai dan Merajai hari pembalasan. Ini Menunjukkan akan adanya hari Pembalasan Di atas keadilan Allah Itu akan Diadakan hari pembalasan Kalau tidak ada hari pembalasan Maka manusia akan Seenaknya untuk berbuat Berbagai macam kemaksiatan Maka diantara Bentuk keadilan Allah Diadakan hari pembalasan Seluruh kebaikan yang kita lakukan Itu akan Kita dapatkan Di sisi Allah SWT Dan sebaliknya seluruh Keburukan yang kita lakukan Sekecil apapun Itu akan kita dimintai Pertama di hadapan Allah SWT Fama ya'mal with khala zaratin Khayraya Wama ya'mal with khala zaratin Sharoid Kemudian kita lanjut ke ayat yang kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, iyyaka itu adalah objek. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Karena kan biasanya susunan kalimat itu gimana? subjek predikat objek. Di dalam bahasa Arab ketika objek didahulukan di atas subjek di antara faedahnya itu menunjukkan akan kekhususan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karenanya diterjemahkannya bagaimana hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ulama mengatakan Inti dari surat Al-Fatihah Ada di ayat yang kelima ini Al-Fatihah adalah Inti daripada Al-Quran Dan Al-Quran adalah inti Daripada kitab-kitab langit Yang sebelumnya, kitab-kitab yang diturunkan Dari langit, dari yang Sebelum Al-Quran Maka ayat yang kelima ini adalah Inti daripada inti Daripada inti, Subhanallah oleh karenanya lima binulqim mengarang satu kitab yang bernama Madajusari untuk menjelaskan tentang ayat yang kelima dari surat al-satiha ini ini berbeda-beda ada yang dua jilid ada yang tiga jilid hanya untuk menjelaskan satu ayat saja surah ini menunjukkan akan luasnya apa yang terkandung di dalam hanya kepada-Mu. Iyyaka na'budu Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan ini konsekuensi daripada syahadat yang kita ucapkan. Ashadu alla ilaha illallah. Kalau memang benar syahadat kita, maka kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah saja ini mudah atau berat? Berat. Luar biasa berat Untuk mengikhlaskan ibadah kita Hanya kepada Allah itu Berat, karena di sana ada setan yang Senantiasa berusaha untuk Menyesatkan kita, oleh karenanya setelahnya Allah SWT berfirman Wa iyaka nasta'in Wa iyaka nasta'in Dan hanya kepada Kula kalian Dan hanya kepada Allah Kami meminta Pertolongan Ini menunjukkan kepada kita Betapa penting kita meminta pertolongan kepada Allah Dalam setiap Apa yang kita lakukan Terutama ibadah kita Terutama ibadah kita Oleh karena kita lihat bagaimana Doa-doa yang dicapai Rasulullah SAW Yang berkenaan dengan ibadah ini Allahumma yamukal libal kulu Sasid ulbi Anaknya ini Ya Allah zat yang maha membulak balikan hati Tetapkanlah hatiku dalam Agama Demikian juga di antara doa yang kami ucapkan, Allahumma ya rahmataka ya. naj'u fala takilni ila anfusii, Ya Allah, rahmat lah aku memohon Maka janganlah engkau ya sandarkan kepadaku perkara walaupun hanya sekejam mati, walaupun hanya sekejam mati Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa Menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu. Ikhdi Nasirohul Mustati. Apa artinya? Tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus. Nasirohul Mustati artinya adalah Al Islam ini yang kuat sebagian ulama juga dia mengatakan al-quran namun islam dengan al-quran tidak bertentangan namun yang paling melimpahi adalah al-Islam ihdinasroh kalmas tahi ya allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus ini doa yang paling kita pentingkan di dalam kehidupan kita. Ihsanosiaolus. Bahkan saking pentingnya kita diwajibkan mengucapkan doa ini minimalnya berapa kali? 17 kali dalam satu hari. Saking pentingnya doa, doa yang bersama kita di dalam surat Al Fatihah. Ihsanosiaolus tapi, karena hidayah itu Sangat berharga bagi kita Kan tadi artinya Islam Berarti kita sudah tidak perlu lagi Baca doa ini Perlu atau tidak Tetap perlu Kenapa? Karena para ulama menjelaskan I dinasratul mustatim I ilaihi wafih Yaitu agar kita Mendapatkan hidayah tersebut Kemudian setelah kita Mendapatkan hidayah tersebut Agar kita bisa mengamalkan Hidayah tersebut Iya, kita sudah di Islam. Namun apakah seluruh syariat Islam ini sudah kita amalkan? Ya. Dan apakah kita sudah istiqomah di dalam mengamalkan syariat Islam ini? Oleh karenanya, aja minimal yang 17 kali dalam sehari kita ucapkan. Iyidina syaropo. Seperti betapa pentingnya doa ini sampai diwajibkan terhadap setiap muslim. Siratuladinan anta عليهم, غير المضوب عليهم ولا تضالى. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus tersebut? Allah swt menjelaskan di dalam ayat yang setelahnya, yaitu jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa mereka dijelaskan oleh Allah Swt sendiri di dalam surat An-Nisa ayat yang ke tiga puluh sembilan. Allah Swt lebih manulai kalaulina Allahu alaihi min al-nabiin wa siddiqin wa shuhada wa Siapa ini maksud dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka Dari kalangan para nabi Ini yang pertama Kita masuk ke dalamnya Wasiddiqin nah, Itu orang-orang yang para parasiddiq Orang-orang yang tidak ada keberatan sama sekali dalam menerima syariat Minan nabiin Wasiddiqin Wasyuhada Kemudian yang ketiga adalah para syuhada Orang-orang yang syahid di jalan Allah swt yang keempat adalah wasallifi dan ini yang kita harapkan kita masuk ke dalam golongan asallifi orang-orang yang soleh soleh amalan mereka soleh hati mereka wahasudahulah kita berfikir mereka lah orang-orang yang paling baik untuk dijadikan sebagai teman hidup kita ya, itu adalah orang-orang yang Mendapatkannya aman Wairil mautubi alaihim Bukan jalan orang-orang Yang engkau murkai Setelahnya Setelah Allah menjelaskan Jalan yang lurus tersebut Allah Wanti-wanti kepada kita Agar kita tidak mengikuti Jalan orang-orang Yang menyimpang dari jalan yang lurus tersebut Siapa Mereka Secara umum, secara global Mereka terbagi menjadi dua kelompok Yang pertama adalah Orang-orang yang mereka Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yang memiliki ilmu Namun tidak mau Mengamalkan apa yang mereka ketahui. Orang yang seperti ini Pantas mendapatkan Murka dari Allah Subhanahu Wataala. Contohnya siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka tahu bahwasanya dari kalangan Arab akan diutus seorang Nabi. Namun mereka gengsi. Mereka gengsi untuk mengikuti ya seorang Arab. Mereka menginginkan Nabi itu ada pada bangsa mereka dari Bani. Israil. Mereka tahu. Ya. Bahkan Allah jelaskan mereka itu tahu tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka tahu tentang anak mereka sendiri. Ini orang-orang yang pertama, orang-orang yang tahu namun tidak mau mengamalkan apa yang mereka tahu. Kemudian kelompok yang kedua, yang tersimpang atau tersesat dari Jalan yang lurus ini Yang menyimpang dari jalan yang lurus ini Adalah Walau doli Yaitu orang-orang Yang tersesat Siapa mereka? Orang-orang yang beramal Tidak di atas ilmu Orang-orang yang semangat Di dalam beramal Namun tidak berlandaskan kepada Sunnah, kepada ilmu Ya Siapa contohnya orang-orang Nasrani? -orang Mereka adalah orang-orang yang semangat dalam beribadah, namun tidak dilandaskan kepada. Ilmu. Maka kita dilarang untuk mengikuti jalan kedua kelompok. Maka kita lihat bagaimana dalamnya makna daripada al-fatihah ini. Ayat yang sangat pendek. Tiap hari kita baca, minimanya 17 tahun Namun maknanya luar biasa darah Dan luar biasa manfaatnya bagi kehidupan kita Seharian bisa diopo Habisnya ya, ya semua pas Jadi ya, ya. hanya tafsiran secara global saja yang tidak disebutkan ya. pada ya. Ebra Mungkin ini saja yang bisa disampaikan Mudah-mudahan apa yang kita dengar itu bisa menambahkan keimanan kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh.